Saadná berita malam.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 Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Musrum Selam BFM. Sedarlun jalur penyeberangan Simelu menuju Labuhan Haji Aceh Selatan dan sebaliknya mulai besok ditutup sementara waktu. Penutupan jalur penyeberangan menyusul adanya perbaikan pada dermaga penyeberangan Labuan Haji. Dari pengumuman yang telah dikeluarkan oleh pihak ASDP bahwa penutupan sementara rute pelayaran akan berlangsung hingga 7 Agustus 2017 mendatang. Selain jalur penyeberangan Simelu Labuan Haji, juga untuk jalur penyeberangan Simelu Melabuh hingga kini belum bisa berlayar. Lantaran cuaca buruk masih melanda wilayah perairan yang menyebabkan sulitnya berlabuh di pelabuhan Kuala Bubun, Aceh Barat. Dengan ditutupnya sementara jalur penyeberangan Simelu Labuhan Haji, jalur pelayaran yang menghubungkan Simelu ke daratan Aceh yakni jalur penyeberangan Simelu Singkil. Sebelum 6 pegawai tata usaha SMP Negeri 1 Jenip Biren dan seorang anak kecil keracunan Mi dicampur udang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. gejala awal yang dialami korban yakni mual-mual kemudian muntah hingga kemudian dirujuk ke puskesmas Jenip. Kepala Puskesmas Jenip, Khafrawi, mengatakan para korban saat jam istirahat memakan mie dicampur udang. Udang tersebut dibeli di pasar dan dibawa pulang ke sekolah kemudian makan saat jam istirahat. Setengah jam kemudian, mereka muta-munta dan dibawa ke Puskesmas Jenip yang berjarak 200 meter dari lokasi sekolah tersebut. Sudarun Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi memberikan tanggapan terhadap 23 masukan dalam rapat paripurna DPRK masa persidangan 2 hari ini terkait 23 pandangan umum yang disampaikan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nazaruddin Ismail. Di antara ke-23 masukan yang ditanggapi yaitu penertiban pedagang di lapangan Kota Merdu oleh Sarpol PP dan WH telah dilakukan secara rutin dalam memberantas maksiat bersama dinas syariat Islam. Kemudian dalam penertiban itu semua pedagang dan pengunjung telah diingatkan untuk mematuhi waktu salat maghrib dan batas waktu berjualan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mengenai pembangunan Masjid Atta Karuk, Masjid Teringgading pasca gempa dana pembangunannya telah ditempatkan ke Men PUPR Selama ini pembangunannya terkendala karena belum keluarnya Inpres. Akan tetapi saat ini Inpres nomor 5 2017 telah keluar sehingga proses tender dapat dilakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sudah dan penanggulangan bencana daerah Karu menghimbau warga tidak memasuki zona merah Gunung Sinabung menyusul peningkatan aktivitas setelah selalu. Awan panas guguran terjadi sekitar pukul 01.31 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 4.000 meter ke arah tenggara timur dan membentuk kolom abu setinggi 3.000 meter ke arah selatan. Kepala BPBD Karu Martim Sitepu mengatakan masyarakat harus mematuhi larangan zona merah. Secara keseluruhan zona merah berada dalam radius 3 km dari puncak gunung. Namun beberapa titik memiliki radius lebih luas seperti selatan Tenggara mencakup 7 km, sektor Tenggara Timur 6 km dan sektor Utara Timur 4 km. Seluruh wilayah ini sering dilintasi awan panas ketika erupsi terjadi. Info Haji 2017. Darun sebanyak 23 jamaah calon haji di lingkungan Kementerian Agama Aceh Besar dipesijúk oleh Kakan Menak Aceh Besar Salahuddin MP, MPD dan istri di Asrama Haji Bada Aceh hari ini. Ke-23 JCH merupakan karyawan kantor jajaran madrasa, kantor urusan agama dan penyelov agama di Aceh Besar. Dalam sambutannya Salahuddin menyampaikan agar JCH dari Kemenak dapat membantu tugas pelayanan ibadah haji di Tanah Suci. Ketua Panitia Junayzi menyampaikan musim haji tahun ini Kemenak Aceh Besar memberangkarkan serat 551 JCH melalui Embarkasi Haji Banda Aceh yang terdiri dari 214 jamaah laki-laki dan 337 jamaah perempuan. Dikatakan Abdurrahman Ibrahim Jalaluddin yang berusia 90 tahun berasal dari desa Bung Bajuk, Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar merupakan jamaah tertua dari Aceh Besar tahun ini sebanyak 70 kelompok terbang jamaah calon Haji sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi jumlah ini dari rilis laporan data sistem informasi dan komputerisasi Haji terpadu Selasa 1 Agustus 2017 hingga pukul 1830 waktu Arab Saudi total 28.372 jamaah calon Haji Indonesia yang sudah di Madinah ini terdiri dari 28.000 Jemaah dan 350 petugas kloter Ada tiga jenis petugas kloter, yaitu 70 tim pemandu haji Indonesia, 70 tim pembimbing ibadah haji Indonesia, dan 210 tim kesehatan haji Indonesia. Darlun pemerintah Arab Saudi memberlakukan denda Rp10.000 bagi anggota jamaah haji yang kedapatan membawa lebih dari satu selop rokok saat tiba di Tanah Suci. Larangan membawa rokok dalam jumlah banyak telah disampaikan petugas haji di asrama haji Dono hudan Boyolali kepada para calon haji yang akan masuk ke asrama. Petugas memberikan informasi setiap anggota jamaah calon haji hanya diperbolehkan membawa rokok sebanyak 200 batang atau 1 slop tidak lebih. Jika melebihi batas itu, denda Rp10.000 atau rp juta bakal menanti. Dari Nyusurum Seram di Tanjung Permai, berita malam ini di Sirabu 2 Agustus 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali ke 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com Politi Twitter at Seram wassalam.